Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ta'ala ya ayyuhallazina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa innaa a'udzu bihadzihis kitabillah wa hadihidda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyarul Alhamdulillah puji bagi Allah Kita masih terus merasakan imat Allah yang banyak Yang kita tidak bisa menghitungnya Sehingga kita pun sama-sama telah melaksanakan sholat subuh Berjamaah di mesjid yang mulia ini Mesjid Raya Nusa'ada Para bapak ibu sekalian jamaah salat subuh Yang dirahmati oleh Allah Ta'ala uh, Insya Allah Pagi ini masih kita dengan kesempatan oleh Allah Untuk bisa sama-sama Uh, duduk sejenak Untuk Menangkan kajian Untuk menambah Wawasan keimanan kita Dan ketahuan kita Yang insya Allah akan diisi oleh Ustaz Muhammad Taufik bin Badri LC uh, Salam dan salam juga Tak lupa kita Ucapkan buat Nabi kita Muhammad wasallam, Serta Abdul Fahit Keluarganya Para sahabatnya Para tabi'in Tabi'in-tabi'in Dan umat Islam Yang mengikuti ajaran Dah biso salam dengan baik dan benar, amin. Insya Allah, tema kali ini akan diwakankan oleh Ustadz Taufik Badri, yaitu pesan Imam Syafi'i bagi para penuntut ilmu agama. Kemudian kami dari penitia penyelenggara doa kajian tiga hari bersama Ustadz Taufik In Badri Alsi juga mengucapkan terima kasih sebesar besarnya buat bapa imam dan para pengurus kami sampaikan para jamaah Masjid Raya Nusa Adah Kupang dan Yayasan Islam Center Kupang. Semoga ini menjadi amal jariah kita sekalian. Amin. Dan dalam rangka ini juga kita ingin menjalin ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin di Kota Kupang yang mana kita masih dianggap minoritas. Semoga dengan ini menambah keimanan kita dan ketawanan kita dan bisa menambah amal soleh kita. Amin. Insyaallah nanti dalam sesi Selama ini akan sekitar diisi selama oleh Ustaz sekitar setengah jaman Dan mungkin bisa tambah setengah jaman untuk sesi tanya jawab oleh para jamaah Mudah anda dapat disimak dengan baik Kepada Ustaz kami persilakan tepat down Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah Itulah yang selalu kita ucapkan Sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kenikmatannya masih selalu dicurahkan, dilimpahkan kepada kita semua. Semoga dengan bersyukur ini seperti kita sebutkan kemarin, kenikmatan yang telah diberikan dijaga dan kenikmatan-kenikmatan yang belum didatangkan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah la in syakartum La azidannakum Kemudian salawat dan salam Semoga selalu terlimbah tercurah Kepada beliau Panutan teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Saudaraku kaum muslimin Rahimakumullah Di antara keindahan Agama kita Agama Islam di mana agama Islam sangat menjunjung tinggi ilmu menghormati orang-orang yang berilmu dan memotivasi kita semua untuk berilmu Allah menjanjikan yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul 'ilma darajat Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu Beberapa derajat Kemudian Allah mengatakan Hal yastawil Alladzina ya wal Walladzina la ya'lamun Apakah sama Antara orang-orang yang mengetahui Dengan orang-orang yang tidak Mengetahui Allah juga mengatakan ma yahshallaha Min aibadihi ulama' Sesungguhnya yang, yang punya rasa khasyah Apa itu khasyah? Takut Sebenarnya khasyah itu bukan takut Khasyah itu Satu level di atasnya takut Cuman keterbatasan bahasa kita Bahasa Indonesia Ketemunya juga, Indonesia juga hanya Takut Takut itu, antum lihat orang badannya gede, suka fitness, ya, kempal gitu ya. Antum lihat sudah takut dulu. Ternyata begitu dekat, antum ajak ngomong, ngomongnya kayak perempuan. Nah, ada nggak seperti itu? Ada gitu ya. Yang katanya lelaki mel melamba, nah, istilahnya. Badannya kelihatannya gede tapi Kemayu nah. Itu namanya takut Lihat saja Tapi khasyah Antum lihat orang Kecil orangnya Tapi takut Kenapa takut? Karena tahu dia ini guru bela diri Sabuk hitam Itu namanya khasyah Apa itu khasyah? Al khawfu al mabni ala ilmin bilmahufi alih yaitu takut yang dibangun di atas pengetahuan pengetahuan akan yang ditakutinya maka kita takut kepada Allah, kita belum pernah lihat Allah api mengerti dan mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah sehingga siapa yang akan mempunyai rasa khasyah kepada Allah al ulama orang-orang yang berilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan ilmu Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa di antara kalian keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan dengan usahanya tadi jalannya menuju surga Allah juga, Rasulullah s.a.w. juga memisalkan orang yang berilmu dibandingkan orang yang hanya beribadah. Itu seperti bulan dengan apa? Bintang. Bintang memang indah. Tapi ketika bulan keluar, bintang akan hilang. Rasulullah SAW juga mengatakan, Inal alimah yastaghfirullahu manfih s-amaatih wa manfih al-ardi, hatta alhi tanu fi jaufi al Bahwa orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit maupun penghuni bumi. Siapa penghuni langit dan siapa penghuni bumi? Penghuni langit para malaikat. Penghuni bumi, seluruh penghuni. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan hatal hitam bahkan ikan-ikan di perut lautan. Maka kita seharusnya selalu bersyukur kepada Allah. Ditunjukkan kepada agama Yang menjunjung tinggi Dan memotivasi kita untuk berilm Karena dalam agama lain Kita gak perlu sebut merek ya nah, Nanti bisa sarah Dalam agama lain ada agama Yang boleh mempelajari Kitabnya, Kitabnya hanya kasta, kasta tertentu. Kasta. Ada agama kasta. seperti itu? Ada ya. ya, ya. Dulu kita belajar. Ya, ya. Dulu kita belajar. Ya, ya. Kalau zaman saya masih namanya PMP. Ya. ya. Nah, sekarang nah, jadi apa? Nama. PKN. PKN. Ya. Itu ada agama kasta seperti itu. itu. Manusia, Manusia dibagi menjadi kasta-kasta, level-level. Yang boleh belajar ilmu hanya kasta tertentu. Kita dalam agama Islam siapa yang boleh belajar ilmu agama? Semua, bahkan semua harus belajar. Jadi kalau ada dalam agama Islam ini. Kok melarang belajar agama? Nah ini hati-hati. Ini mesti gak beres. Tidak ingin muridnya pintar. Mesti tidak beres. Akan tetapi, wahai saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimahkumullah. Untuk mendapatkan ilmu, ada sebabnya. Ini sebuah sunnatullah yang tidak terbantahkan. Bahawa ketika Allah menentukan akibat Allah juga menentukan sebab Maka ada sebuah nasihat indah Dari pendahulu kita Salaf kita Yaitu Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Siapa nama beliau? Muhammad Ibn Idris as safi Rahimahum Allah Apa pesan beliau? Beliau suatu ketika mengatakan Ya Akhi Dalam sebuah baik, dua bait syair Beliau mengatakan Ya Akhi Wahai saudaraku Lantanalal ilma Illa bisiddatin Engkau tidak akan pernah Ingat, tidak akan pernah Kata Imam Syafi'i, Mendapatkan ilmu Kecuali dengan Enam hal Saumbika Antafsiliha Bibayanin Aku akan Beritakan Rinciannya beserta penjelasannya. Apa enam hal yang harus menjadi bekal kepada siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu? Beliau sebutkan zaga'in. Yang pertama adalah kecerdasan. Dan Alhamdulillah Selama manusia itu Sehat normal Jiwanya Itu berarti Dia telah diberi Kecerdasan Walaupun memang Kecerdasan satu dengan yang lainnya Apa? Berbeda-beda Tapi Subhanallah Seperti diibaratkan oleh para ahli hikmah bahawa kecerdasan itu ibarat pisau bagaimana pisau? kalau dia diasah walaupun tadinya tumpul akan menjadi tajam maka dalam prinsip-prinsip pendidikan ini yang berkelut di pendidikan. Tidak ada istilah anak bodoh. Tidak ada orang bodoh itu. Tapi belum menemukan sisi kelebihannya. Ini yang terjadi. Karena manusia itu kecendurungannya, kecandongannya berbeda-beda. Cara belajarnya berbeda-beda. Jangan dianggap manusia ini seperti bahan baku pabrik. Bahannya beda-beda masuk pabrik keluar harus sama. Kesalahan sebagian orang tua ketika euforia sekarang ini ramai orang tua ingin menyekolahkan anaknya di mana di pondok. Itu dikira setiap anak masuk pondok akan keluar jadi Ustadz keliru. Saya bilang apa? Keliru. Lah kalau keluar semua jadi Ustadz nanti siapa yang diajar? Terus siapa yang ngobati orang? Maka kita menyekolahkan anak kita ke pondok. Untuk memberikan dasar-dasar aga agama. Keluar dari pondok. Lihat bakatnya. Kalau bakatnya memang jadi dokter. Biar jadi dokter. Kalau bakatnya memang menghafal Al-Quran. Biar jadi hafid. Kalau bakatnya senang dengan ilmu hadis. Biar jadi ahli hadis. Kalau bakatnya suka dengan teknik. Biar jadi insinyur. Ini harus difaham. Jangan dipaksakan. Anak itu karena apa? Tidak semua orang ditakdirkan jadi ustaz. Tidak semua orang ditakdirkan jadi dokter. Maka orang tua harus bisa melihat bakat dan minat A, anak. Maka tidak ada namanya orang itu bodoh. Semua telah diberi kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita. Yang perlu kita ingat kembali juga kepada kisahnya Imam Syafi'i. Kaitannya dengan kecerdasan. Kecerdasan yang sudah Allah berikan ini perlu dijaga. Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Suatu hari mengadu kepada gurunya Siapa gurunya? Imam Waqi' i. Beliau katakan dalam syair juga ila waki in Aku mengadu kepada Imam Waqi' Tentang buruknya kualitas hafalanku ini yang kita perlu malu gitu ya. Padahal Imam Syafi'i itu diceritakan kalau menghafal itu nutup. Jadi kalau buka buku begini, ini bagian sini ditutup. Kenapa? Beliau itu sekali baca hafal. Jadi kalau di sini terbuka takut nanti bercampur lihat yang situ. Itu saja mengatakan Abah, aku mengadukan buruknya hafalanku kita kalau menghafal butuh berapa lama baca tapi alhamdulillah gak pernah ngadu ya berarti ini apa ini ya terlalu pede atau huh? Imam Syafi'i ketika terganggu hafalannya beliau mengadu kepada gurunya Aku mengadukan tentang guruknya hafalanku. Fa'arshadani maka guruku menunjukkan, mengajarkan kepadaku, ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan maksiat. Maksiat apa yang terjadi pada Imam Syafi'i? Disebutkan dalam sebagian riwayat, bahwa Imam Syafi'i melihat secara tidak sengaja lihat melihat secara tidak sengaja melihat apa betis yang tersingkap tidak sengaja semuanya tidak sengaja hari ini yang tersingkap bukan cuman betis sampai di atasnya betis Hmm. Dan disingkap dengan sengaja Dan melihatnya pun juga Nah ini yang perlu menjadi Koreksi bagi kita Kita pengen hafalannya seperti Imam Syafi'i Tapi kenyataannya seperti ini bagaimana Dan Imam Wakil memberikan penjelasan Kenapa harus seperti ini Harus meninggalkan maksiat Fa innal ilma nurun karena ilmu adalah cahaya wa nurullah la yuqta li'asi dan cahayanya Allah tidak akan diberikan bagi orang yang bermaksiat Jadi poin yang pertama ketika Imam Syafi'i mengatakan kecerdasan Problemnya bukan pada apa kita nggak cerdas. Semua saya katakan tadi sudah diberi kecerdasan. Problemnya adalah apakah kita menjaga potensi yang Allah beri berikan. Apakah Allah menjaga apakah kita menjaga potensi yang Allah berikan? Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan tentang maksiat. Rasulullah SAW ketika menggambarkan maksiat. Iza adnaba abdun. Nakata fi kalbihi nuktata saudah. Kalau ada seorang hamba berbuat dosa. Apa yang terjadi? Akan ada satu titik hitam dalam hatinya. Fa ha. Kalau dia mau bertaubat Noda hitam itu akan hilang Sehingga hatinya akan menjadi hati yang bersih Tapi kadang yang terjadi adalah Orang menunda taubatnya Dan ini bahayanya kita mengikuti bisikan setan Allah, kamu itu kan masih akan berbuat dosa nanti sajalah. Kalau kamu sudah siap meninggalkan dosa. Ingat ini bujuk rayu iblis dan bala tentaranya. Saya sudah sampaikan kemarin, bahwa problemnya bukan pada manusia berdosa. Problemnya bukan ketika manusia mengulangi dosanya. Karena ini adalah tabiat manusia. Berbuat dosa, bertaubat. Mengulangi bertaubat. Itu kewajaran manusia. Tapi yang menjadi problem utama ketika manusia berdosa, terus tidak bertaubat. Maka ini yang poin yang paling penting menjadi dasar utama kita dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus berusaha sekuat mungkin Jauh dari kemaksiatan Apabila terperosok segera bertaubat Apabila jatuh dalam kemaksiatan segera bertaubat Tidak menundang Agar kecerdasan yang Allah berikan terjaga Agar ilmu Allah diberikan Itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua. Apa kata Imam Syafi'i? Wahir sin. Apa itu hirs? Semangat. Menuntut ilmu perlu bersemangat. Tidak malas-malasan. Jadi, punya semangat yang tinggi, yang menyala-nyala dalam menuntut ilmu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'ukah bersemangatlah pada hal-hal yang bermanfaat untukmu wastain billah Dan jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah. Dan jangan melemah. Jadi kalau mempelajari sesuatu. Terasa sulit, terasa berat. Jangan patah semangat. Seperti yang dikisahkan tentang kisahnya Ibnu Hajar Al-Haythami Ketika beliau menuntut ilmu Sudah apa? Sudah dewasa Ternyata dia tidak bisa Seperti teman-temannya yang lain Yang masih muda Karena dia sudah Lebih berumur daripada teman-temannya Akhirnya dia memutuskan Untuk apa? pulang, ini bukan bidang saya ini, sampai kemudian beliau beristirahat di sebuah, di pinggir sungai, kemudian melihat di sungai itu sebuah batu yang berlubang, kenapa batu ini berlubang, karena tetesan air, kemudian beliau renungkan, Bahwa kepala saya insya Allah tidak lebih keras daripada batu. Dan usaha saya bisa lebih keras daripada air. Batu yang begitu kerasnya saja. Ditetesi air bisa lubang. Nah apalagi kepala saya ini. Kalau saya sungguh-sungguh. Insya Allah ilmu itu bisa saya dapatkan. Dan kita pernah insyaallah mendengar Nama seorang alim Yang namanya apa? Fudail Ibn Iyya Siapa Fudail Ibn Iyya? Seorang alim Yang banyak dinukil Perkataan-perkataan hikmahnya Siapa beliau sebelum menjadi alim? Beliau adalah perampok Bahkan pentolannya Perampok Baru mulai taubat umur Empat puluh tahun Ada yang ya, sudah empat puluh? Ada ya? Pernah ngerampok? Nah, belum, alhamdulillah Berarti bisa lebih hebat dari Fudel Ibn Iyad Seharusnya Begitu ya? nah. Cuman masalahnya Kita punya semangat atau tidak untuk menuntut ilmu. Salah satu semangat seperti yang ditunjukkan sebagian ehwah ya antum semua ini ya datang pagi-pagi yang seharusnya orang masih di hari libur tertidur gitu ya. Ini salah satu bentuk semangat. Hah, peperagian dari ini dari Said so atau dari yang lainnya. Ini bentuk semangat yang harus dijaga. Karena kadang orang merasa ha, diberi kemudahan Nanti semangatnya akan turun Ini perlu dijaga semangat Kemudian yang ketiga apa? Wajtihadin Bersungguh-sungguh Menuntut ilmu perlu kesungguhan Seperti yang kemarin sempat kita singgung dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut. Allah katakan wallazina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fiina. Apa kata para ulama? Fiina dalam menuntut ilmu. Lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan menuju surga kami. Maka ilmu ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan kesungguhan. Para ulama mengatakan, Al-ilmu la tunalu birahatil jasadi ilmu tidak akan didapatkan dengan apa? tubuh yang santai. Ustaz sebentar, Ustaz ngantuk. Istirahat dulu ya, Ustaz. Noh. Dikatakan juga oleh para ahli hikmah, man talabal 'ula sahiral layali Orang yang ingin mendapatkan keutamaan apa yang dilakukan? Bergadang di malam-malamnya. Bukan bergadang bakar ikan. Hah? Tapi bergadang untuk apa? Menghafal. Mengulangi pelajarannya. Membaca lagi. Para ulama juga mengatakan. Al-ilmu. Ida'ataitahu kullahu lam yuktika illa jullahu. Ilmu itu, kalau engkau berikan segala kemampuanmu, ilmu tidak memberimu kecuali hanya sebahagian. Kita itu sudah sungguh-sungguh semua yang kita mampu sudah kita berikan, kita enggak akan dapat semua ilmu. Hantum pernah apalagi. dengar dokter, huh? ada. Ada. Ada. dokter spesialis, spesialis jantung penyakit dalam bedah, tandungan, apalagi? Pernah ada dokter seperti ini? Ada, ada. Dokter spesialis jantung penyakit dalam, kandungan bedah, anak, anak. Huh? Satu, orang satu orang punya, punya, huh? Huh? Saya bilang dokter spesialis ya. Dokter umum itu memang Bisa segalanya Dokter spesialis apa? Kandungan Bisa Anak juga spesialis Bedah juga spesialis Ada tidak? Tidak ada Demikian pula ulama Dia pun mengetahui Secara umum ilmu Agama, tapi nanti dia punya Kekhususan dia lebih kuat di dalam tafsir, dia lebih kuat dalam hadis, dia kalau lebih kuat dalam, dalam fikih. Karena seperti itulah ilmu. Kita sudah mencurahkan segalanya, ilmu itu hanya memberikan kita apa? Sebagian. Lah bagaimana kalau kita tidak memberikan segala segalanya? Berapa yang akan kita dapat? Ya yang kita nikmati sekarang karena kita memang belum mencurahkan segala maka perlu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, Imam Syafi'i mengatakan wabul ghotin. Apa itu? Bekal Dari Soe sampai sini paling nggak apa butuh bensin. Hmm. Nah, sekarang nggak ada bensin ya? Apa? Ah, Pertalite? Ah. Masih masih ada premium sini? Oh masih ada ya? Di Jawa sudah hampir tidak ada premium. Ah. Ini butuh itu minimal. Yang lain apa bulgoh? Eh, Ini. Buku Pena Sebagian Yang harus mungkin belajar Keluar pulau Ke Jawa kah atau ke tempat yang lain Ke Makassar Butuh biaya perjalanan Butuh biaya mendaftar Ini sudah sunnatullah Karena aiza Fa inna aiza mal jaza Ma aiza Bala. Karena besarnya balasan itu Sejajar Berbanding lurus Dengan apa Besarnya cobaan Kalau ingin kita Kepada hal-hal yang besar Ya siap diuji dengan Ujian-ujian yang besar Maka biayanya kuliah Kuliah di sekolah yang baru buka Dengan sekolah yang sudah Hebat Tentunya biayanya sama tidak Tidak sama Ini sudah sunnatullah Maka demikian pula Semakin jauh kita akan menuntut ilmu Semakin spesial ilmu yang akan kita tuntut Tentunya butuh Pembiayaan-pembiayaan yang lebih Besar sehingga ada istilah kalau mungkin sebagian pernah dengar cerbasuki mowo bioyo o bio apakah suksesor itu butuh dukungan biaya nah kemudian yang ke berapa tadi? kelima ada beberapa Riwayat tentang yang kelima ini. Ada yang mengatakan. Wa ustad. Kedekatan dengan guru. Dalam riwayat yang lain dikatakan. Wa irsadul ustad. Dan petunjuk dari guru. Artinya apa? Poinnya sama. Bahwa yang pertama adalah. Belajar Islam tidak bisa secara autodidact. Belajar Islam harus punya guru. Kalau belajar yang lain bisa autodidact. Karena belajar yang lain bisa menggunakan prinsip apa? Ada beberapa kata-kata keren gitu ya, atau sok modern. Learning by Doing belajar dengan melakukan atau istilah lainnya try and error, gitu ya nyoba, nyoba salah, salah coba lagi nggak masalah yang lain tapi dalam beragama nggak bisa ah coba gini keliru coba lagi siapa yang tahu ini keliru atau tidak keliru kalau motor gitu ya kita coba betulkan motor oh tahu keliru kapan nggak bunyi Hah? di starter gak nyala, oh berarti salah kan gitu coba lagi itu kalau montir bisa dipelajari sendiri tapi agama ini kita tahu salah tidak salahnya gimana maka lihat keadaan kaum muslimin di Indonesia kita dengar dulu ada sholat pakai diterjemahkan nah, di tempat kami ya di Madiun di ada model seperti itu Ada kemarin kita dengar juga Solat itu cukup tiga waktu saja nah, Ada bahkan tidak perlu Solat yang penting Yakin dan seterusnya Ini akibat apa? Otodidak dalam belajar Agama Maka belajar agama tidak bisa otodidak Harus apa? Adanya guru dan yang kedua dikatakan sohbatul ustad. Ada kedekatan. Ada penghormatan. Ada pemuliaan terhadap guru. Itu yang menjadikan apa? Ilmunya berbarakah. Kemudian yang terakhir. Imam Syafi'i berpesan. Tulu zaman. Apa itu tulu zaman? Waktu yang lama. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan tentang wel diceritakan selalu di akhir surat Al Kahfi abah faat baasabah ba faat baasabah. Dia melakukan perjalanan untuk menguasai dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah sebuah proses. Maka demikian pula menguasai ilmu tidak cukup instan. Sehari, dua hari, setahun, dua tahun. Belajar adalah proses sepanjang hayat. Sepanjang hidup. Imam Ahmad. Suatu hari ketika datang alim ke kota Madinah. atau bukan di Madinah ketika Imam Ahmad sudah tinggal di Baghdad atau Kufah sekarang wilayah Irak. Hah. Beliau sudah berumur sudah tua. Tapi mendengar ada alim datang, kebiasaan para penuntut dulu, penuntut ilmu dulu apa? Ada alim datang, mereka segera berkumpul ingin mengambil faedah. Dan mereka berlomba mendapatkan syaf paling depan. Maka Imam Ahmad pun juga melepas sandalnya. Kemudian dibawa dan berlari. Berlomba dengan anak-anak muda. Maka ditanya oleh temannya. Ya Imam Ahmad, anta syaihu. Kamu itu sudah jadi syaih. Sudah jadi alim kita belajar sama anda, sama anda. Ilamata. Terus kamu ini nuntut ilmu sampai kapan? Kamu itu sudah jadi guru. Apa kata beliau? Al-Mahbarah. Ilamakbarah. Al-Mahbarah. Dari kata Heber. Heber itu apa? Tinta. Mahbarah tempat tinta. Karena dulu orang menulis sebagai apa? Bulu itu. Dicelupkan ke tinta. Maka selalu bawa tempat tinta. Al-mahbarah ilal-makbarah. Tempat tinta ini ya dibawa sampai kapan sampai ke kuburan. Jadi tidak ada kita mengatakan. Ah saya sudah umur sekian. Ah? Saya sudah banyak tanggungan Saya sudah banyak yang difikirkan Tidak ada Menuntut ilmu adalah proses Sepanjang hidup Maka kita perlu Banyak menghindari makanan instan gitu ya? Mie instan Kopi instan Nasi pun in? instan sekarang Makanya banyak orang pengennya instan juga Dalam menuntut ilmu Bahasa Arab 60 jam Hah? Atau bahkan ada yang lebih cepat lagi Hah? Ini Saya kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman Tentang teori ekonomi Hah? Ayam apa? Brailler dengan ayam Kampung ini memang yang lebih cepat apa? Besar. Ini, ini lebih lambat. lambat. Tapi, Tapi ini yang, yang lebih tahan. Banting. Ilmu pun demikian. Mungkin sebagian tahu dengan adanya sertifikasi begitu ya. Ada sarjana dadakan. Setahun sudah dapat sarjana. Tapi sarjana apa? Sarjana abal-abal nah, begitu ya, dia nah, ya beli aja ijazah. Dengan yang dia harus menuntut ilmu 4 tahun, kira-kira sama atau beda? Bahkan sangat jauh bedanya, kan begitu? Maka ada proses yang ini merupakan sunnah Tuhan. Nah ini kiranya nasihat Imam Syafi'i yang perlu kita ingat. Kecerdasan Kesungguhan atau semangat Kesungguhan Bekal Petunjuk dari guru Dan waktu yang lama Dengan enam in ini kalau kita pegang insyaallah Orang akan mendapatkan ilmu yang dia cita-citakan Allahu ta'ala alam Ya silahkan Mungkin kalau ada koreksi tambahan atau kemudian ada hal yang perlu ditanyakan ya ya assalamualaikum wr wb terima kasih dari enam dari enam pesan enam saksi dalam menutup film ini saya ada yang ada pun yang untuk kondisi kami agak sulit ya, agak sulit. Itu poin kedekatan artinya kedekatan dengan guru artinya bahwa kita belajar agama itu harus ada guru. Ini adalah persoalan yang agak sulit. Kira-kira jalan apa yang bisa bapak berikan untuk kami yang di kondisi daerah-daerah yang ini di provinsi saja sudah begini, apalagi daerah yang satu rumah dikelilingi oleh seluruh. Orang lain itu maksudnya. Iya. Ketika kita mengatakan tadi bahwa idealnya, ide ya, pesannya Imam Syafi'i bahwa menuntut ilmu ada harus ada guru. Nah kalau di Kupang saja kadang guru sulit, belum yang mungkin di daerah gitu ya. Nah, maka insya Allah Allah itu selalu membukakan pintu. Sekarang ada televisi-televisi dakwah. Yang insya Allah 24 jam isinya adalah Al-Quran atau ceramah. Yang bisa ditangkap dengan apa? Parabola. Dan biasanya di daerah-daerah itu tidak lagi pakai antena. Pakainya apa? Parabola. Maka coba cari. Satu. Yang kedua Dengan kemudahan Apa? Internet Kita bisa Mengunduh ceramah Ustadz-ustad Kemudian kita simpan Kita bisa dengarkan berulang-ulang Dan sering saya mengatakan Ustadz itu Kalau sudah masuk Dalam rekaman jadi lebih sabar. Ustadz jadi lebih sabar. Kok bisa? Iya. Ustadznya diajak ngaji sambil masak. Mau. Diajak ngaji sambil kita nyangkul di ladang. Mau. Kan gitu. Gak cuman maunya di masjid. Kalau sudah masuk rekaman. Ustadz itu diajak kemana saja. Mau. Itu ya. Kitanya lagi sibuk. Afan Ustadz. Berhenti dulu ya Ustadz ya. Ini keburu, gosong ini gorengannya. Berhenti sebentar Ustadz. Itu Ustadznya jadi lebih sabar. Tolong Ustadz diulangi. Nah, balik lagi. Jadi insya Allah malah lebih apa? Lebih mendalam kita mempelajarinya. Kalau saya ngomong dari tadi. di stop sebentar Ustadz. Saya nyata dulu. Tidak selesai-selesai. Hah? Tapi kalau, kalau sudah jadi rekaman, antumnya tet, tet ada yang ketinggalan, ustad tolong diulangi, ustad. Dengarkan kembali. Itu, itu lebih sabar ustadnya, nggak marah-marah, insya Allah. Hah. Jadi insya Allah kalau kita punya semangat dan kesungguhan, Hah, insya Allah ada jalan. Di mana ada kesulitan, di sana ada jalan atau antum, silahkan nanti menghubungi kita, minta tolong kita misalnya direkamkan apa, ceramah-ceramah, kita kirimkan flashdisknya, insyaallah bisa, ada ya kita punya banyak sekali koleksi ceramah, karena kita kebetulan juga punya radio di Madiun, sehingga koleksi ceramah sangat banyak mengusilahkan, nanti yang membutuhkan bisa menghubungi kita akan kirim flashdisknya dan sebagainya nah, Allahuakbar Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh uh, kita mau tanya begini Ustaz. Kadang ketika ada kajian tablik akbar begini atau daurah atau yang lain sebagainya Kadang kalau hari Ahad mungkin kita waktunya libur kerja Baik maupun kantor atau kerja di pasar Tapi pada saat hari-hari yang lain kita masih kerja Tapi ada daurah apalagi di daerah minoritas begini Kita inginnya menghadiri Tapi terkadang dalam hati terbesit seperti ini Ini kan masih hari Sabtu kalau saya datang daurah berarti pendapatan satu hari ini hilang. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa semangat menuntut ilmu dalam hati ini untuk meninggalkan sejenak perkara dunia kemudian menuntut ilmu. Artinya nasihat yang tepat untuk kita ini untuk meninggalkan seperti itu bagaimana. Ya, saya tanya dulu. Daurahnya setiap satu Sabtu atau bukan? Bukan Berapa bulan sekali Nah Ini satu yang perlu diingat Daurahnya itu tidak setiap hari Sabtu Itu yang pertama Maka ini kesempatan yang mungkin Tidak datang kecuali 3 bulan Sekali Kemudian yang kedua Yang dibaca Imam tadi bagi Wal ahiratu khairun Wa ini yang harus selalu kita ingat, ilmu yang saya tuntut ini adalah untuk akhirat saya yang itu lebih baik dan bukan hanya lebih baik, wa lebih kekal. Kemudian kita perlu ingat bagaimana Rasulullah s.a.w. cara pandang beliau terhadap dunia. Disebutkan dalam sebuah riwayat suatu hari Rasulullah s.a.w. ke pasar. Orang-orang ada di sekitarnya. Kemudian beliau melihat ada seekor anak kambing. Cacat. Mati. Kemudian beliau ambil telinganya. Kemudian beliau angkat. Siapa yang mau ini? Harganya satu dirham saja. Satu dirham itu, kalau kita hitung, berapa satu dirham itu? Nisab zakat berapa, dir berapa dirham? Nah, belum sampai pelajaran yang zakat ya. Berapa nisabnya uh, zakat perak? 200 dirham. Itu setara kurang lebih dengan 599 gram. Katakan biar Kenap 600 gram, cuman beda 1 gram kan gitu. Berarti 1 dirham 600 dibagi 200. Berapa? 3. 1 dirham sama dengan 3 gram perak. Berapa harga perak? Perak itu kalau sudah jadi kerajinan harganya Rp20.000 Kalau harga resmi Antam Rp10.000 Kalau teman-teman di Jogja di daerah kerajinan perak itu di Kota Gede Katanya hanya Rp6.000 Mau pilih harga yang mana? Yang paling mahal aja ya Rp20.000 nah, Berarti Rp20.000 x 3 berapa? Rp60.000 Rasulullah S.A.W. menawarkan kambing, anak kambing, cacat yang mati tadi ya Mbak. Silahkan, siapa mau beli Rp60.000. Para sahabat mengatakan, ini anak kambing mati, cacat lagi. Tidak ada yang mau beli dengan satu dirham, Wahir Rasulullah S.A.W. Ya sudah, siapa yang mau gratis. Nah. Para sahabatnya, Para sahabat menjawab, ini kalau hidup, eh? nggak ada yang mau, karena apa masih kecil dan cacat. Bagaimana ini sudah jadi bangkai? Maka Rasulullah SAW mengatakan, lad dunya, ahwain dahlawi min hawa. Sungguh dunia itu di sisi Allah lebih apa lebih murah Daripada ini Maka sungguh rugi Kalau kemudian ada kesempatan Yang tidak datang Setiap hari Bahkan tidak setiap pekan Bahkan tidak setiap bulan Kita korbankan hanya untuk Antum dapat berapa Dalam sehari itu Hah? Dapat berapa ratus ribu Berapa juta Lawang dunia saja itu lebih murah dari bangkai. Bagaimana hanya dengan 200? Bagaimana hanya 1 juta? Yang itu berarti sangat kecil bagi dari bagian dunia. Yang mana dalam hadis yang lain dikatakan, "Laukanadun laukanatid dunia. Adla. Apa? Janaha ba'udhatin Seandainya dunia itu Harganya setara Dengan sayap Nyamuk Berapa harganya sayap nyamuk? Ada yang jual di sini? Gak ada harganya Kalau dunia Seharga sayap nyamuk apa? Masakallahu kafirah Ahok gak akan bisa minum Hmm? Ahok tidak bisa minum. Seandainya dunia, apa? dunia itu harganya seharga sayap nyamuk. Tapi karena dunia harganya itu tidak sampai seharga nyamuk, sayap nyamuk. Ahok pun biasa senyum-senyum. Makan-makan ha? dengan teman-temannya. Itulah ha, insyaallah dalam kesempatan yang lain. Ha, semoga ada yang membahas tentang hak, hakaratid dunia. Begitu rendahnya Dunia itu dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Bukan artinya kita kemudian tidak Butuh dunia, kita tinggalkan dunia Kita jadikan dunia Untuk sesuatu yang lebih mahal Mencari rida Allah Seperti bahasan kita kemarin Bekerja berbalas Pahala Tapi kalau kita hanya bekerja saja kita ingin ngumpulkan dunia saja. Ini loh dunia itu lebih rendah dari bangkai. Lebih rendah dari sayap seikarnya mu. Tapi akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kapan? Kalau kita amalkan untuk akhirat kita. Dan itu butuh ilmu. Allahuakbar. Hmm? Hmm. Tidak hilang Bahkan lebih besar Hah? Bahkan lebih besar Saya katakan Loh gak jualan Ustaz Masa jajah rizkinya lebih besar Gimana Gimana Gimana jualan kok rizkinya bisa lebih besar Nah ini kadang salah kita Dalam memandang mengartikan rizki Rizki itu dikira hanya Uang. Ketika kita enggak jualan, gantinya adalah dapat ilmu. Ini rizki yang jauh lebih besar daripada sekedar uang yang kita dapat. Allah wah. Ya. Silakan dari di sini tadi ada. Sedang. Hmm. hmm. Temen, itu menghadiri pengajian tuh kadang malas ah, ah, Malas katanya ah. ah. lebih suka melihat video atau ya, rekaman Iya. Ya. Daftar, ah. Ah. Ya, ini ya. penyakit Sebenarnya yang kemudian melanda ada. sebagian kaum muslimin dengan adanya kemudahan. Ah. Di sebagian tempat kami pun merasakan. Heeh. Dengan adanya televisi dakwah. Dengan adanya da radio dakwah. Sebagian kemudian mencukupkan. Dengan apa? Duduk di rumah. Mendengarkan radio atau melihat televisi. Yang pertama. Mari kita jujur. Apakah ketika kita mendengarkan radio. Atau menyaksikan televisi. Keadaannya sama dengan ketika kita hadir di majelis ilmu. Hmm? Sama, enggak? sama enggak? Jujur? jujur. Huh? Tidak sama Antum sebentar ambil kopi huh? Pisang sudah matang Antum sambil makan pisang Kira-kira kalau antum di majelis ilmu Seperti ini Sambil minum kopi, sambil makan pisang Gimana kira-kira? Keluar sana huh? Ustadznya bisa marah kan gitu Itu yang perlu jujur dulu huh? Sebagian mengatakan Ustadz itu anak milih dengarkan ini aja Tapi coba jujur Apakah keadaan kita sama Ketika dihadapan Ustadz di majelis ilmu Dengan dihadapan radio Tidak sama Kadang dengarkan Sambil apa Terkantuk-kantuk tertidur Siapa yang mengingatkan Di majelis ilmu mungkin ada Yang mengingatkan sebelahnya Ustadznya Ya jadi ini dua kondisi yang kalau kita jujur tidak sama. Dari segi segitu akhirnya. Terlebih dari keutamaan. Keutamaan apa? Man salah katariqan. Orang yang keluar menempuh perjalanan. Apakah kalau di rumah menempuh perjalanan? Tidak. Belum lagi keutamaan. Majdama'a qawmun fi baitin min buyutillah tidaklah berkumpul segolongan orang di rumah di antara rumah rumah Allah ini tidak diperdapatkan ketika di di rumah maka ingat ada perkataan bagus ketika saya ikut seminar di Jogja dari seorang dokter teknik gitu ya ya dokter teknik tapi juga masya Allah penguasaan agamanya bagus dokter Nur Ahmad Setiawan antum cari di Facebook itu beliau mengatakan apa ingat teknologi itu hanya menutup kekurangan. Jangan pernah jadikan teknologi itu yang utama. Seperti pertama tadi dijelaskan, kita di sini kekurangan guru dan sebagainya, maka teknologi menutup celah kekurangan itu. Tapi ketika ada guru datang Gak perlu datang Saya sudah punya banyak rekaman Hah? Bahkan mungkin Ustadznya lebih senior daripada ah, Dia masih muda Rekaman saya Ustadz Yang sudah senior Ini jangan Gunakan teknologi Hanya untuk apa Penambal Penutup kekurangan Jangan pernah gunakan teknologi Sebagai pengganti Karena tetap majelis ilmu adalah Yang lebih utama Allahuakbar Satu lagi ya Terakhir Bismillah Ustaz, Yang ingin tanyakan seperti ini Ketika Karena sebagian kaum muslimin Ketika ingin menuntut ilmu Mereka istilahnya Ada sebagian memilih-memilih guru Apalagi kalau dikatakan namanya belum ada LC-nya atau bagaimana ya mungkin tergantung penyampaiannya seperti apa agar dia bisa pahami. apakah boleh seperti itu? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua. Menuntut ilmu itu yang dikatakan dalam sebuah hadis Yang tadi Ustaz sampaikan, jalan menuju surga. dimudahkan jalan menuju surga. Apakah di sini juga ilmu dunia berangkat? Eh Kanak SD atau SMP hmm. yang berangkat menuju sekolahnya. Ya. ya, mungkin ini saja. Ustaz. Ya, baik. Apakah kita boleh memilih-milih guru? Memilih-milih di sini perlu dicermati. Apa maksud memilih? Kalau memilih adalah guru yang baik, guru yang benar, harus. Karena dalam kenyataan tidak semua guru mengajak yang, yang benar. Nah. Dikatakan oleh al-imam Abdullah ibn Mubarak. Inna hadhal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Jadi ilmu yang anda cari, ilmu yang anda pelajari menentukan kualitas agama anda. Fangzuru maka lihatlah. Amman ta'hududinakum. Dari siapa engkau mengambil? Agama kalian. Orang memang harus selektif. Hah? Guru saya ini gimana? Jangan-jangan punya pemikiran liberal. Mengatakan semua agama sama. Ya tidak benar dengan guru yang seperti ini. Ini. Apalagi yang sudah menyimpang mengatakan ada nabi setelah nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus selektif. Bagaimana cara memilih guru? Guru yang bisa kita jadikan pedoman adalah guru yang mengajak kepada firman Allah Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu butuh penjelasan juga hadis-hadis Rasul Dilla Hasallam. Yang mana keduanya ini butuh panduan dari para ulama. Jadi bukan hanya yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dan Hadis, Tapi yang juga mengajak kepada bagaimana dulu para ulama memahami Al-Quran dan Hadis. Siapa para ulama? Tentunya dari generasi yang paling pertamanya. Para sahabat. Tabi'in, tabi'u tabi'un, sampai ulama hari ini yang ilmunya mereka nyambung sampai kepada mereka. Entah nyambung secara kitabnya atau secara gurunya. Ini yang kita harus pilih. Tentang gelarnya. Nah, gelar itu hanya formalitas. Itu ya, Saya ingin mengingatkan juga. Terima kasih uh, pertanyaan bagus sekali. Ini hal yang perlu dihindari. Ah, oh, ini ada gelarnya. Oh ini lulusan sana. Itu tidak berpengaruh. Yang lebih utama adalah apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan baik. Benar ikuti. Pelajari dengannya. Karena tidak jaminan. Begitu ya. Yang lulusan sana. Lulusan sini. Yang gelarnya ini. Gelarnya itu. Itu hanya gelar duniawi. Nah, Kemudian yang kedua. Apakah. Kemudian menuntut ilmu dunia juga masuk dalam Bisa masuk, bisa tidak. Bisa masuk, kapan? Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu muncul karena niat. Wa innamalikul limri'in manawa. Dan setiap orang akan dibalasi Sesuai dengan niatnya Kalau si anak ini belajar Ilmu-ilmu dunia Dengan niat apa? Mensejahterakan kaum muslimin Saya ingin jadi dokter Muslim yang amanah Sehingga tidak Menipu kaum muslimin Karena kadang ada dokter Obatnya itu sebenarnya gak diperlukan Tapi dikasih Supaya apa? Targetnya dari Perusahaan obat terpenuhi ini dokter tidak amanah maka saya ingin menjadi dokter yang amanah maka dengan seperti ini dia akan dimudahkan jalannya insyaallah ke surga dengan niatnya ya. bukan karena ilmu ke dokterannya oh saya ingin jadi teknisi yang amanah ini banyak orang bangun ini gak beres ini. Huh? besinya dimakan semennya dimakan saya pengen jadi tahnisi yang amanah. Maka insya Allah. Dia belajar pun akan. Dimudahkan jalannya di surga. Bergantung. amal, eh, Apa niatnya. Sebaliknya yang belajar agama pun. Belum tentu dimasukkan ke surga. Kalau niatnya apa. Wah ini mumpung. Masjid apa. Nurus sa'adah ini butuh khatib ini. Wah saya targetnya 4 tahun selesai nanti jadi khatibnya dinurus saada berarti dia menuntut ilmu agama untuk dunia bahkan dalam hadis dikatakan apa? tidak akan mencium baunya surga maka kembali kepada niat dalam menuntut ilmu tersebut Allah ta'ala alam ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini Semoga menjadi nasihat bagi kami pribadi dan para jamaah sekalian. Untuk kita selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah memudahkan kita semua mendapatkan ilmu yang kita cita-citakan Allahumma amin. Sekali lagi saya berterima kasih kepada para pengurus Masjid Raya Nurus Sa'adah. Imamnya, Ta'amirnya. Dan sekalian saya mohon pamit InsyaAllah hari ini kembali ke Jawa Semoga Allah mempermudah dan menyambung tali Al-Turahim kita Di kemudian hari Semoga ada kesempatan lagi untuk bertemu Allahumma amin Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa tubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekurang-kurangnya kuliar buat Ustaz Taufik Badri MC yang telah memberikan tausiyah kita di pagi ini beramal murah fat bagi kita dan bagi para jemaah kita sampaikan insya Allah nanti setelah ini masih ada satu kali pengajian daurah oleh Ustaz Taufik Badri yaitu nanti jam 9 di Masjid Bayu Raman Pasir Panjang sampai duhur dengan tema 10 kaidah istiqomah. Semoga mudah dapat menambah faedah kita dan nanti insyaallah kita akan jambung sebentar jam 9 pagi di Masjid Petiran Beremas dan kami ucapkan terima kasih buat Bapak imam dan pengurus Takmir Masjid Musaada. Semoga dapat terima oleh malik kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.